Pak Hendra silahkan komentar Anda Pak Kajelas g a s a l a h lah Itu Pak Anas s aja pakai p l u b mobil palsu aja Kalau udah bilang gak masalah kok Demikian terima kasih Pak Irwandi selamat siang Selamat siang Bu Ya、uh, Menurut saya Sasa h h aja semua menulis berpendapat ya Tetapi pada d a s a r n y a juga secara aktif Budul、uh, itu saat diperhatikan a s p i r a s i n y a ya Tidak harus dengan merugikan dia lain アグス もうでもし、ボ a ボレサジャー、ジャーナマニアカン、アオランマン、ワカンフナパー、タピジュガティダモー、ルファジ どうですか Masyarakat bukannya belajar jadi makin p i n t e r jadi makin salah, jadi makin bodoh gitu. Jadi ya mau, mau apa lagi gitu? Mungkin gitu aja deh opininya ya. Terima kasih, ya, terima kasih Pak Ferandi. Oke Pak Hendra, silahkan komentar Anda Pak. Sama siang. Ya. Terus siang Pak? Itu buruh berjuang untuk siapa? Untuk mereka sendiri, tapi yang pengangguran masih sangat banyak. Dia nggak dilayani gitu. Kalau buruh nuntut, nuntut, nuntut, itu buat mereka sendiri. Tapi yang pengangguran tuh jauh lebih banyak, k a s i a n kalau pabrik-pabriknya tutup. n a n t i n y a t e r i makasih. Terima kasih kembali. Enam tiga tiga sembilan satu enam puluh s e k y a n g lainnya masih ada kesempatan untuk Anda, Pak Andi. Iya Bu. Silahkan. b e l u n g d p r n di b u m a jangan p a h a belum bilang bebas kok. Oke,、okay, terima kasih Pak Andi. Masih siang p a r i Ya,、nah, silakan Pak. Saya lembaga yang nyatakan itu adalah sekadar cari p o p u l a r i t a saja. アパラキンのママヤンバグタンとアマニアンバグタンとアマニアンバグタンとアマニアンバグタンとアマニアンバグタンとアマニアンバグタンとアマニアンバグタンとアマニアンバグタンとアマニアンバグタンとアマニアンバグタンとアマニアンバグタンとアマニアンバグタンとアマニアンバグタンとアマニアンバグタンとアマニアンバグタンとアマニアンバグタンバグタンバグタンバグタンバグタンバグタンバグタンバグタンバグタンバグタンバグタンバグタンバグタンバグタンバグタンバグタンバグタンバグタンバグタンバグタンバグタンバグタンバグタンバグタ Padahal kan banyak juga orang yang merasa terganggu. Kami mengerti k e s u l a t a n mereka, kami mendukung, tapi sampaikanlah dengan cara-cara yang tidak mengganggu kehidupan umum.、Uh, saya kira gitu saja. Terima kasih banyak, Pak a y u Iya. Silakan. Iya, ini lah、uh, wajahnya negeri kita ya. Saya bingung, bagaimana bisa dibilang、uh, mereka berjuang, bikin t e t seperti ini? マカシー Pak c h a n d r a Ya Bu, ikutnya Jadi memang saya merasa juga terganggu Dari, dari s e l u r u t Meketamperen Ke b e l a k a n Indonesia Banyak sekali dari Sudut dari sah itu sudah parkir Bus-bus sudah banyak sekali Sangat mengganggu sekali Kenapa n gak g pakai cara lain s e t e a h hari burung, demoges Terus 私たちは大好きな人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちたちの人たちの人たちのたちの人たちの人たちの人たちのの人たちの人たちの人たちの人た j i l a s j e l a s bikin susah orang kok kasih bilang begitu. Ya, saya、eh, sih heran aja. Itu yang ngomong ada pikiran atau enggak ya. a k ada ya. l a h dan Pak Gun? k a y a k n gak d i s pikir. Orang bikin macet jalanan, ya katanya lagi berjuang. Nah, semua orang yang ada di jalanan, ya baik naik mobil, naik motor, ya semua itu sedang berjuang. Ya berjuang nyari duit, nyari rezeki, ya enggak. パヘンダー Uh, menurut saya itu tidak betul Pak ya Memang buruh itu memperjuangkan hak mereka untuk kesejahteraan Tapi kan di, di jalan itu atau di area umum itu bukan hanya ada buruh Tapi kan ada masyarakat yang lain yang ingin b e r a k t i v i t a s Dimana mungkin kalau yang namanya sudah mengganggu k e t e r s i p a n itu Ya jelas akan mengganggu semuanya Pak Arita, Karena kan akan panjang Ya Pak mungkin dalam hal ini terjadi kemacetan Terus terjadi... apa Sorotan yang negatif Nah menurut saya LBH tuh seharusnya tidak pantas lah untuk menyuarakan itu Karena itu bukan merupakan w e w e n a n g daripada uh, beliau、uh, Dalam hal ini LBH LBH tuh cuma hanya melihatnya kesejahteraan oke、okay、Dari hak asasinya Cuman kalau udah menyangkut umum tuh saya rasa itu udah gak bener pak Itu memang harus d i t e r t i p k a n Dan memang kalau bisa buru h itu demo yang produktif lah Buat masyarakat Kita juga memahami kan sebagai pengusaha bahwa semua itu harus mendapatkan kesejahteraan, tapi dengan dia mendemo secara tidak benar atau tidak pada tempat, itu akan memperburuk keadaan ekonomi yang pada akhirnya berimbas lagi kepada kita-kita semua Pak. saya kira gitu Pak, m a sih Pak terima kasih Pak Hendra, kita beralih ke Pak h a r ya loh, o k ya s i l a k a n Pak h a r y saya cuma mau bertanya kepada B h itu, apakah kita ini negara b u r u h semua orang b u r u h Bagaimana kalau di jalan itu ada yang mau ke rumah sakit kondisi kritis ada orang mau beranak segala apakah itu s u d a h dirugikan? Saya cuma mau bertanya aja apakah ini negara buruk gitu? n a k semua kan buruk semua orang punya kepentingan lain lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Selamat sore Pak Heru. Ya selamat sore Pak. Silakan Pak Heru. Ya saya sangat tidak setuju dengan LPA yang membeli k a s a r seperti itu ya. t e r i m a k a s i h Pak. Terima kasih Pak Heru. Silakan Pak Aryo. Kalau saya setuju Pak, memang buruh itu kan harus punya hari, hari istimewa, yaitu satu Mei itu, itu kan hari buruh, perayaannya hari buruh. Kenapa mesti kita larang-larang, itu hadiah, hadiah untuk berjuang. Ya kalau kita misalnya nggak s e n e n g ya nggak boleh begitu dong. Kita berani nggak kita atau pemerintah memberikan... ミシャンピーナー、t ミカリン、ハロ e ヤマキヤン、セレクトンパエディン。ヤマキヤン、マ g ガム t ペディアン、 パーマランパトニーパーマラン。コメントランです。いらっしゃいませ。コメントランです。いらっしゃいま l パステ i ア、パメリタンレタカー、ディパートビアキタナマト、パタンギラギラアン、ナディランティア、ディアラコモサン、アカウディア、のィオカント、ディサカディアマ、ディイン、アンディラキアディキニ、ディトア d ェットピアノ、ディジャー a ントボレ a シンディングトマジ。パスティアナ、バロナ、セラキャマンナ。 saya s e b a g a i masyarakat nggak terwakili itu itu cuma otaknya aja yang h a r u h d i t e n g k u l n a m a n y a itu orang itu macet semuanya jadinya ekonomi s a m b a h karu-karuan orang itu semua i t makasih terima kasih Pak Ronald Pak Sahab Selamat Malam Selamat Malam ini silakan b a Pak Iya jadi kita harus realistis m a t a itu tidak mengganggu m a t a diperkenankan Ya mereka itu harus tahu ya bagaimana kalau yang mem membilang tadi itu boleh anaknya lagi sakit atau keluarganya terhambat di situ semua. Apa yang terjadi? Baru dia n y e s a l kan? Jadi mikir dulu dia bilangin boleh. Jadi saya kira kalau p u nunjuk rasa itu boleh. Cuma tempatnya itu di tempat tersendiri misalnya tadi di Gelora Bung Karno itu bagus atau parkir timur sehingga tidak mengganggu publik. publik itu kan keperluannya banyak nah itu saya kira itu pernyataan yang salah itu mem memperkenalkan boleh itu n gak g dipikirkan itu tapi kalau ada anaknya salah, sakit atau istrinya sakit atau pangtuanya terjebak di situ bagaimana? itu a d a terima kasih terima kasih Pak Sahab, Bu Wati i ya maaf, Bu boleh aja sih demo, cuman jangan mengganggu、eh, kepentingan masyarakat yang lain, ya seperti apa kata Bapak itu kalau パンティガニャン、パンチャ、パリマナ、パンティガてボウ、デートアジャン。バイジェシデモ、パピ、ヤング、パンティガニャンワイン、ギトル、シャウモウ、デートアジです。